ذا النور شفاء صدور فبالقطر hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda ashhadu alla illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah allahumma shalli wa sallim ala muhammadin wa ala alihi wa ajmain bapak ibu yang dirahmati allah subhanahu taala pertama-tama saya memohon maaf, saya karena belum tahu kondisi di masjid ini, sebetulnya saya pribadi juga sedang menjalankan kurut nazilah di sholat-sholat berjamaah yang saya uh, lakukan. Cuman khawatir salah, jadi tadi saya <laughs> mungkin belum berkoordinasi, tapi tidak apa-apa kita tutup dengan doa nanti di akhir majelis untuk saudara-saudara kita di Aleppo, Rohinya, <coughs> Palestina dan di seluruh dunia. Pada malam ini kita akan belajar tentang salah satu di antara dasarnya ilmu. Kalau kata Imam Al-Ghazali, dasarnya ilmu itu adalah ketika akhirat lebih engkau cintai daripada dunia. Itu adalah dasarnya ilmu. <tuh> Dari dasar atau fondasi itulah kemudian ilmu Islam dibangun. Dari fondasi itulah kita memahami Ma'rifatullah Kita memahami ibadah kepada Allah Kita memahami akhlak, muamalah Semuanya dari dasar Salah satunya adalah ketika akhirat Lebih kita cintai daripada dunia Sedangkan puncaknya ilmu adalah Takut kepada Allah Rasul hikmah kata Nabi Makhafatullah Puncaknya ilmu adalah takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi bisa kita simpulkan dari dua kalimat ini Hal yang pertama yang harus kita benar-benar kuasai dalam belajar ilmu Islam itu adalah Merasa akhirat lebih kita rindukan, lebih kita cintai, lebih baik daripada dunia Dan dari situ nanti terbangun Puncaknya ilmu sampai kepada tingkat takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innama yakshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah orang yang berilmu. Untuk membahas tentang bab mencintai akhirat lebih daripada dunia ini. Saya akan mengawali dengan tilawah surat al-qiyamah. Mungkin kalau Bapak Ibu membawa mushaf Al-Quran Atau ada aplikasi Al-Quran di handphone-nya Boleh membuka surat 75 Surat Al-Qiyamah Yang semua isi suratnya itu tentang akhirat Tentang kiamat, tentang kematian Tentang apa yang terjadi setelahnya A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim. La aku semu biyom al kiamah, bin nafsi lawamah. Ayah sabul insan, allah najm agzama.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 Yakul insan, yooma idin, ain al mafar, kala la wazir, ila Rabbik yooma idin al mustaqar, Yunabul insan, yooma idin, bima kudam wa وله الق ما عذيره لا تحرك بين سانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه فاذا قرانه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه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 ألم يكن طفة من مني يبنى ثم كان علقة فخلق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى Sorak Allahu al Aku bersumpah demi hari kiamat dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali diri sendiri. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian. Sebenarnya kami Mahakuasa menyusun kembali jari-jemarinya dengan sempurna. Bahkan manusia itu hendak berbuat maksiat terus-menerus ia berkata kapankah hari kiamat itu terjadi Maka apabila mata telah terbelalak karena ketakutan Dan apabila bulan telah hilang cahayanya Dan matahari dan bulan dikumpulkan Pada hari itu manusia berkata kemana tempat untuk berlari Sekali-kali tidak, tidak ada tempat untuk berlindung Hanya kepada Tuhanmulah pada hari itu tempat kembali pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya Bahkan manusia itu menjadi saksi atas diri mereka sendiri Meskipun dia mengemukakan alasan-alasan Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak terburu-buru menguasainya Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya Apabila kami telah selesai membacakannya, maka itu ikutilah bacaan itu. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Sekali-kali janganlah begitu. Sebenarnya kamu manusia lebih mencintai kehidupan dunia dan mengabaikan kehidupan akhirat. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri kepada Tuhanyalah mereka melihat, memandang. Dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu menjadi muram Mereka yakin bahawa akan ditimpakan kepada mereka azab yang sangat dahsyat Sekali-kali janganlah demikian Apabila nafas seseorang telah menyesak sampai ke tenggorokannya Dan dikatakan kepadanya siapakah yang dapat menyembuhkan Dan dia yakin bahawa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia atau kematian Lalu bertautlah betis kiri dan betis kanannya kepada Tuhan mula pada hari itu kamu dihalau Dan ia tidak mau membenarkan Rasul dan Al-Quran yang tidak mau mengerjakan sholat Tetapi ia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran Kemudian ia pergi kepada keluarganya dengan berlagak sombong Kecelakaanlah bagimu wahai orang-orang kafir dan kecelakaanlah bagi kalian Kemudian kecelakaanlah bagi kalian wahai orang-orang kafir dan kecelakaanlah bagi kalian Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban Bukankah dia dahulu setetes air mani yang ditumpahkan ke dalam rahim Kemudian air itu menjadi segumpal darah Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakan ciptaan itu Lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang laki-laki dan perempuan Bukankah Allah yang berbuat demikian Maha kuasa untuk menghidupkan orang yang telah mati Maha benar Allah yang maha agung Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita perlu belajar dan mengajarkan kepada keluarga kita tentang Kehidupan akhirat itu Lebih penting, lebih lama, lebih abadi, lebih bahaya, lebih indah, lebih dahsyat daripada kehidupan dunia Ini salah satu materi pendidikan Yang harus serius kita pelajari dan kita ajarkan kepada keluarga kita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 kalimat-kalimat uh, saling menghujat di padang mahsyar. Wa barazulillahi jami'a fa qalat inna kunna lakum taba'a fa hal min 'adzabil min shay'. Nanti di padang mahsyar para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 apa kata idola-idola itu sawaun alaina ajaziana amsober nama lanamim mahis nasib kita hari ini sama nggak ada bedanya antara followers dengan yang di follow antara idola dengan para fans nggak ada bedanya nasib kita sawaun alaina mau kita mengeluh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 Kalau di Indonesia mungkin dia punya jabatan. Gak bisa ngerjain dia. Kalau di Arab mah sama aja. alaina, Sama saja nasib kita. Mau jabatannya apa. Mau dia aparat. Mau dia pejabat. Mau dia apapun. Sawa un alayna. Ini yang terjadi nanti di akhirat. Sehingga kita yang sekarang dengan kita yang nanti. Hampir tidak ada yang berubah. Kecuali secara nasib berubah. Nasib baik atau nasib buruk. Tergantung amal kita di dunia. Dan itu juga dengan seizin dan keridoan Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang kita perlu belajar lebih dalam Kita harus sapi sekali Bahwa kita hidup tuh gak selama-lamanya di dunia Kalau kita transaksi Kita hitung-hitung Jangan hanya hitung-hitung Untung dunianya gimana nih Untung rugi dunia Coba belajar juga menghitung untung rugi Akhiratnya kayak gimana Kita dagang Terus ada yang Uh, apa Mau beli Kadang orang menghitung untung rugi dunianya Dengan cara Curang dalam perdagangan Kayak ada orang yang jualan buah Dia taruh harga dari jauh 5 ribu per kilo Cuman ditaruh paling atas itu yang bagus-bagus Sehingga orang yang lewat Wah oh, murah tuh mangga 5 ribu sekilo Padahal 5 ribu sekilo itu di bawah meja Pas orangnya mampir nanya mas ini 5 ribu sekilo Bukan yang ini pak yang di bawah tapi harganya ditaruhnya di atas barang yang bagus misalnya. Ini hitung-hitungannya murni duniawi, untung atau rugi. Tapi kalau dia mau menghitung untung ruginya akhirat, pasti akan berubah lagi tuh. Cara ekspresi dia, cara dia bekerja, cara dia beramal, cara dia berakhlak. Karena kalau hitung-hitungannya untung rugi akhirat, kecenderungannya insya Allah akan jauh lebih jujur. Tidak bisa manipulasi Allah SWT. Yukhadi'una Allah walladziina aamanu wama yakhda'una illa anfusahum hanya membohongi diri sendiri tidak bisa membohongi Allah Makanya kalau kita bertransaksi dalam hidup di dunia ini dengan hitung-hitungan dunia saja sedikit amal saleh yang bisa kita kerjakan Tapi kalau kita membuat minimal balance deh Seimbang antara hitung-hitungan dunia dengan hitung-hitungan akhirat. Gimana seimbangnya? Kita boleh cari untung dunia tapi jangan sampai gara-gara untung dunia rugi akhirat. Boleh cari untung dunia enggak masalah. Bahkan para sahabat pun setelah perang Badar sempat ribut masalah ganimah kan? Yas'alunaka 'anil anfāl. Ini unik ceritanya nih. Padahal kita tahu yang ikut perang Badar itu sahabat yang as al-awalun Sahabat-sahabat senior nih Dan mereka juga dijamin surga Allah mengampuni dosa-dosa mereka Punya kedudukan yang istimewa di mata Allah Ini sahabat ahlu badar Ternyata walaupun soleh banget Ahlu badar Sempat juga ada kejadian Yes, ahlu naka adil anfal Ribut basalah konimah Habis perang Ini punya saya ini punya saya. Ah, kamu kebanyakan kok saya cuma dapat sedikit Saya gak dapat, kamu dapat ontah Saya dapat misalnya domba atau keledai Ramai diantara mereka Sampai kemudian laporan ke Rasulullah Ya Rasulullah ini bagaimana pembagiannya Turunlah ayat Mendamaikan diantara mereka Wa aslihu za tabainikum Kalimat itu menunjukkan ada keributan Makanya disuruh islah Kalau tidak ada keributan tidak perlu islah Wa aslihu za tabainikum Damaikanlah urusan diantara kalian Yang tadi sempat hampir ribut Ternyata enggak dilarang untuk mendapatkan dunia Walaupun para sahabat tidak berperang karena ganimah Kalau yang berperang karena ganimah itu Munafikun di dalam surat al-fat Kalau tidak ada ganimah mereka gak mau perang Kalau banyak ganimah yaitu perang khaybar Mereka daftar paling awal Ya Rasulullah ikut sertakan saya Ikut sertakan saya Kata Allah mereka gak boleh ikut Karena giliran yang Umroh yang berakhir dengan perjanjian Hudaibiyah Mereka gak mau ikut Soalnya gak ada ganimah Giliran khaybar mereka daftar karena ganimahnya gede kalau orang mu'min tidak memikirkan Ghanimah tetapi bukan berarti tidak mengambil Ghanimah. Bahkan dalam Islam itu ada fikih Ghanimah. fikih Fai. Bagaimana membagikan harta. Bukan rampasan perang sebetulnya. Harta yang didapatkan setelah menang dalam perang. Tidak dirampas. Bukan hanya itu adegannya. Bahkan dalam perang Hunain. Perang setelah Fathumaka. Orang Ansar sempat ribut juga masalah Ghanimah yang tadi muhajirin kalau sekarang ansor. Setelah selesai perang Uhud nih, Nabi membagikan ghanimah dari perang Uhud itu hampir seluruhnya kepada orang muhajirin dan orang Mekah yang baru masuk Islam. Bayangin seorang Abu Sufyan yang baru masuk Islam dapat 200 ekor ontak. Sedangkan ansor enggak dapat apa-apa. Jadi seolah-olah menurut orang ansor Nabi enggak adil. Muncul desas-desus di kalangan ansor. Salah satu desas-desusnya Ah, Nabi kalau udah ketemu kaumnya lupa sama kita. Ini desas-desus dari kalangan Anshar. Padahal dulu ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah, orang Anshar itu wayu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim habis-habisan menolong orang muhajirin, enggak pernah hitung-hitungan. Sempat kejebak juga. Nabi mah kalau udah ketemu kaumnya lupa sama kita. Desas-desus ini tersebar, sampai viral kalau bahasa sosial media. Wah, oh, viral tuh. Postingan Nabi kalau udah ketemu kaumnya lupa sama kita. Jadi viral. Repost semuanya pada repost. Sampai akhirnya masuk ke Nabi. Nabi dengar, "Wah, ternyata ada desas-desus tentang masalah pembagian ghanimah." Dikumpulkan orang Anshar sama Nabi. Nabi bertanya, "Ya, masyarah Anshar, apa yang kalian katakan di belakang saya?" Diam aja. Kata Nabi Wahai orang-orang ansur Bukankah dulu kalian adalah orang-orang yang kufur kepada Allah Kemudian Allah mengutus saya kepada kalian Sehingga kalian dapat hidayah Bukankah dulu kalian berpecah belah Saling perang memerangi Lalu saya datang mempersaudarakan kalian Sehingga kalian menjadi satu Bukankah kalian dulu berada di tepi jurang neraka Lalu saya datang dengan seizin Allah Menyelamatkan kalian darinya Nabi mengingatkan tentang Islam dan hidayah kepada orang-orang ansur Jasa-jasa Nabi kepada orang-orang ansur Setelah Nabi mengingatkan itu Nabi diam Tiba-tiba seorang laki-laki ansur berkata Ya Rasulullah Sama sekali kami tidak lupa dengan semua kebaikan itu Kami sangat bersyukur kepada Allah Dan berterima kasih kepada engkau ya Rasulullah Atas semua nikmat yang besar itu Tapi ya Rasulullah kata orang ansur Bukankah dulu engkau sendiri datang kepada kami, lalu kami menjadi keluargamu, dibalas nih. Lalu kami menjadi keluargamu, bukankah engkau terusir, lalu kami memberikan kampung halaman baru untukmu? Bukankah engkau dulu dalam keadaan diperangi, lalu kami menolongmu, ya Rasulullah. Bahkan banyak dari kami yang gugur demi membela engkau, ya Rasulullah, sehingga mereka juga merasa kami juga punya hak, ya Rasulullah, untuk dapat ganjilah sebagaimana orang Muhajirin dan orang Mekah. Baru kemudian Nabi tiba-tiba menawarkan sesuatu yang lebih besar daripada ganimah. Apa kata Nabi? Wahai orang Anshar, relakah kalian jika kalian kalau jika orang-orang Mekah itu pulang ke negerinya dengan membawa sampah-sampah dunia dan kalian kembali ke negeri kalian dengan membawa Allah dan Rasul? Ini tawaran ketika berbenturan antara dunia dan akhirat. Relakah kalian jika orang Mekah itu kembali ke, dun, ke negerinya dengan membawa sampah-sampah dunia, sedangkan kalian kembali dengan membawa Allah dan Rasul? Semua orang Asar menangis. Baru mereka sadar kalau udah Allah dan Rasul mah, udah tak ada bandingannya. Ayakunallahu, ayakunallahu rasuluhu, ahabbailahi mimma siwahumah. Mencintai Allah dan Rasul lebih dari apapun juga. Baru ketika Nabi menawarkan demikian, mereka bilang, kami ridho dengan Allah dan Rasul. Ya sudah ya Rasulullah, tidak apa-apa, biarkan mereka buat sampah-sampah dunia. Yang penting kami dapat Allah dan Rasul. Baru Nabi mendoakan, Ya Allah, rahmati ansur. Wahai kaum ansur, tempat hidup saya bersama kalian dan tempat mati saya pun bersama kalian. Al-mahya mahyakum wal-mamat mamatkum. Tempat hidup saya bersama kalian Tempat mati saya bersama kalian Kembalilah Rasulullah ke Madinah Ini bagaimana Rasulullah menanamkan cinta akhirat Lebih besar daripada cinta dunia kepada para sahabat Tapi bukan berarti mereka tidak mendapatkan dunia sama sekali Makanya nanti ada fikih waris dalam Islam Ada fikih dagang dalam Islam Bahkan ada fikih ghanimah dan fai dalam Islam Ada mahar dalam Islam Apakah ketika seorang perempuan Diberikan mahar Untuk menikah dengan seorang laki-laki Berarti dia cinta dunia Dan menjadikan pernikahan di atas landasan duniawi Bukan Makanya dalam Islam umat Islam itu tidak dilarang Menjadi kaya raya Tidak dilarang menggenggam dunia Dan seisinya Yang dilarang itu mencintai dunia Dilarang itu taruh dunia di hati Itu yang dilarang Tapi kalau taruh dunia di genggaman Tidak dilarang kita naruh dunia sebanyak apapun di genggaman kita nggak dilarang dalam Islam. Yang dilarang naruh dunia di dalam hati. Sehingga ada sahabat yang kaya raya seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Osman bin Affan, seperti Saad bin Muaz dan banyak nama-nama besar lain yang kaya raya. Tetapi dunia yang mereka miliki itu sama sekali tidak masuk ke hati mereka. Yang sulit tuh kayak gitu, Bapak Ibu, punya dunia tapi tidak ada di hati. Ini, -ini susah. Malah banyak orang yang tidak punya dunia Di tangannya tapi di hatinya banyak Secara zahir dia tidak punya apa-apa Tetapi secara batin dia punya Banyak sekali keinginan-keinginan duniawi Yang membuat dia dengki kepada orang yang punya Itu kan yang terjadi di bangsa kita Bangsa kita mungkin Orang yang tidak Sulit-sulit uh, amat hidupnya Seperti di Palestina, di Gaza Apalagi sekarang Aleppo, Syria, Myanmar Di Rohingya. Tetapi ngeluhnya bahkan kadang melebihi mereka Kurang ini, kurang itu, segala macam Melebihi orang-orang yang benar-benar dunianya itu hampir tidak punya apa-apa Bahkan diambil dari kehidupan mereka sebagian besar dunia Kenapa? Ini bukan masalah apa yang kita dapatkan dan apa yang kita tidak dapatkan Tapi masalah apakah dunia itu sampai ke dalam hati kita atau hanya di tenggaman kita saja Kalau udah di hati kita itu penyakit Hubbud dunia. Yang dilarang itu hubbud dunia. Bukan memiliki dunia. Bahkan orang Islam yang punya dunia. Lalu dia pakai untuk fi binillah. Itu punya keutamaan yang khusus di mata Allah. Sampai diantara sahabat dulu tuh ada adegannya, Sahabat-sahabat yang miskin demo. Itu pernah dulu di zaman Rasul. Sahabat-sahabat yang miskin kalau bahasa sekarang mah demo ke Rasul. Datang satu kelompok sahabat miskin namanya Ahlus Sufah Datang menemui Rasulullah terus mengatakan Ya Rasulullah Zahaba Ahlud dhu'uri bil Ujur Ya Rasulullah orang kaya sudah memborong pahala Orang kaya memborong pahala Kata Nabi Kaifah Dalik Gimana caranya orang kaya memborong pahala Kata orang miskin Kalau kami sholat mereka sholat Kalau kami puasa mereka puasa Tapi kalau mereka sedekah kami tidak bisa sedekah Sehingga mereka memborong banyak pahala Jadi dulu Kecemburuan orang miskin kepada orang kaya Bukan kekayaannya, tetapi amal soleh Dengan kekayaan itu Kanlah hasadahillah Fiznatai Tidak boleh kita cemburu kecuali terhadap dua orang Yang pertama orang yang berilmu Dan mengajarkan ilmunya Yang kedua orang yang berharta dan menginfakkan hartanya Sehingga orang miskin demo Karena cemburu kepada orang kaya yang bisa beramal Dengan harta mereka Zahaba'alud duthuri bil ujur Ya Rasulullah orang kaya sudah memborong pahala Kami sholat mereka sholat Kami puasa mereka puasa Mereka sedekah kami tidak bisa sedekah Kemudian Nabi mengatakan Setiap senyum itu sedekah Setiap ucapan yang baik itu sedekah Kemudian eh, Setiap tasbih itu sedekah Setiap tahmid itu sedekah Setiap takbir dan tahlil itu sedekah Oh bisa sedekah dengan kata-kata eh, yang baik Bisa tersenyum bisa sedekah memindahkan duri dari jalan bisa sedekah oh ya ya ya tapi lama-lama mikir juga kalau gitu orang kaya juga bisa ya Rasulullah baru Rasulullah mengatakan janganlah kalian cemburu terhadap karunia Allah kepada sebagian kalian yang tidak diberikan kepada sebagian yang lain tapi tahukah kita doa Nabi ya Allah hidupkan saya sebagai orang miskin matikan saya sebagai orang miskin dan bangkitkan saya bersama orang miskin Berani enggak sih kita doa kayak gitu? Berat ya. Kalau ngomong oh saya enggak cinta dunia, ya udah ayo kita doa sekarang bareng-bareng gitu. Ya Allah, hidupkan saya sebagai orang miskin. Kayaknya belum kuat tuh. Belum berani kayak doa gitu ya. Mending kita doa ya Allah, enggak apa-apa deh kaya tapi masuk surga gitu. Itu paling aman. Kalau Nabi sampai memilih saking enggak ada nilainya dunia bagi beliau sampai memilih ya Allah, hidupkan saya sebagai orang miskin dan enggak pernah mengeluh dengan kemiskinan. Matikan saya sebagai orang miskin dan tidak masalah dengan itu. Khadijah pun walaupun hidupnya sebagai orang kaya meninggalnya dalam keadaan fakir bahkan. Tidak punya warisan apa-apa. Dan bangkitkan saya bersama orang miskin. Karena orang miskin masuk surga 500 tahun lebih dulu daripada orang kaya. Tapi kalau orang kaya yang dermawan masuk surga, surganya jauh lebih tinggi daripada orang miskin. Ini kan pilihan ya. Jadi orang kaya, oh surganya nanti kalau saya dermawan lebih tinggi. Jadi orang miskin, tapi kan saya lebih duluan masuk surganya. Ini sama-sama punya keistimewaan. Makanya bagi kaum muslimin, dunia itu tidak masalah. Abdurrahman bin Auf yang kaya raya, sedikit pun dunia tidak ada di hatinya. Suatu hari istri-istri Abdurrahman bin Auf menghidangkan makanan berbuka puasa untuk Abdurrahman. Macam-macam varian menunya. Ada daging kambing, ada ayam, ada segala macam. Wah, rotinya dengan bermacam ragam. Ketika Abdurrahman melihat hidangan yang sangat berlimpah, Abdurrahman menitikkan air mata nangis. Lalu istrinya bertanya, Ma Yukiqa, apa yang membuat kamu menangis? Abdurrahman mengatakan, ada orang yang lebih soleh dari saya, tetapi meninggalnya tidak punya kain kafan, kecuali sehelai selimut kecil. Yang kalau ditutup kepalanya kelihatan kakinya. Yang ditutup kakinya kelihatan kepalanya. Dia adalah Mus'ab bin Umair dan Hamzah bin Abdul Muttalib. Mereka berdua lebih soleh dari saya. Tetapi hidupnya susah. Mungkin kesolehan mereka itu Allah ingin balas di akhirat saja. Tidak di dunia. Sedangkan saya yang gak lebih soleh dari mereka. Mungkin amal saya yang sedikit sudah dibalas di dunia dengan berlimpah. Terus dapat jatah apa saya nanti di akhirat. Ya Allah ampunkanlah saya. Coba gitulah Abdul Rahman bin Auf. Kalau kita mungkin, wah, Robbi Akroman Tuhan saya tuh baik banget sama saya. Dikasih harta yang berlimpah. Kalau Abdurrahman bin Auf, menangisi kekayaannya. Ada gak sih sekarang orang yang sedih, nangis, terus temennya nanya, kenapa nangis mas? Ya, kok saya kaya ya? Nangis kaya teh. Ada gak orang sekarang gara-gara kaya, nah, nangis. Yang banyak gara-gara miskin nangis, ini gara-gara kaya. Sedih aja nih orang kaya. Naiknya mobil mewah Alfa di dalam mobil apa wajahnya wajah orang yang sedih terus ditanya sama supirnya, "Pak, kenapa sedih terus?" "Ya saya naiknya kok Alfa ya." Gitu. Bukan naik misalnya motor biasa atau sepeda ontel, kok naiknya Alfa? Kenapa bukan naik becak? Kayak ada orang naik unta yang unta merah yang harganya satu ekor unta 500 juta, naik unta sedih. Kenapa? "Saya kok naiknya unta merah ya, bukan keledai." gitu. Ini sedikit sekali orang yang bisa seperti Abdurrahman bin Auf Hartanya berlimpah Tetapi itu hanya di genggamannya Tidak ada sedikit pun di dalam hatinya Untuk bisa seperti itu kita butuh latihan Cara latihannya Kita belajar betapa Akhirat itu lebih baik daripada dunia Kalau udah yakin akhirat Lebih baik daripada dunia Semuanya akan mudah Ada kisah yang saya Selalu terngiang-ngiang Tentang dua orang sahabat dua-duanya senior nih. Yang satu namanya Abu Lubabah, yang satu namanya Abu Dahdah. Abu Lubabah punya pohon kurma satu-satunya dan itu subur banget pohon kurmanya. Tumbuh di sebelah rumah anak yatim. Sehingga dia agak miring sedikit pohon kurmanya dan tumbuh di sebelah rumah anak yatim. Zaman dulu rumah orang Arab kalau orang miskin mah tidak ada atap Jadi terbuka gitu atap langit Karena pohon kormanya rindang Sehingga kalau buah-buah kurma itu jatuh Ada juga yang jatuh ke dalam rumah anak yatim Dan anak yatim itu ketika di, ada yang jatuh ke dalam rumahnya Namanya anak kecil diambil jadi cemilan Jadi kalau anak sekarang permen dulu mah kurma kor, Makan sama anak yatim Abu Lubabah tahu ternyata buah kormanya ada yang dimakan Sama anak yatim yang jatuh ke dalam rumah mereka Akhirnya Abu Lubabah mengadu kepada Rasulullah Ngelaporin anak yatim Ya Rasulullah itu anak-anak pada ngambil korma saya Dan saya gak rela Dipanggil Rasulullah gak tahu kalau itu anak yatim Ketika dipanggil menghadap ke Rasul Ditanya kenapa kalian makan Oh kami kira kami punya hak di situ Soalnya kami anak yatim Baru Rasulullah tahu ternyata itu anak yatim Langsung Nabi mengatakan kepada Abu Lubabah. Ya Abu Lubabah, maukah kamu punya pohon kurma di surga? Gimana caranya ya Rasulullah? Wakafkanlah pohon itu kepada anak yatim. Maka Allah akan menggantikan untuk kamu satu pohon kurma di surga. Yang kalau kamu berjalan di bawah naungannya seratus tahun, kamu belum keluar dari naungannya. Seratus tahun jalan di bawah pohon itu belum keluar dari bayang-bayang naungan pohon tersebut saking rindang dan besarnya pohon di surga. Mau enggak kamu dapat pohon kurma di surga dengan wakaf pohon kurma di dunia? Apa kata Abu Lubabah? Ya Rasulullah, itu satu-satunya harta yang saya punya. Bahasa halus dari menolak, enggak mau. Rasulullah juga tidak tidak marah, tidak memaksa. La ikraha fid Lagi pula bagaimanapun Abu Lubabah ini ahlu Badar loh. Ikut dia veteran Badar. Yang Allah sudah mengatakan, lakukan apa yang kalian suka Allah maafin Ya Rasulullah, itu pohon kurma satu-satunya Yang saya punya, oh ya sudah Sudah pulang aja. Begitu Abu Lubabah dan anak yatim pulang Abu Dahdah datang Abu Dahdah bilang Ya Rasulullah, saya tadi nguping Mendengar percakapan engkau dengan Abu Lubabah By the way Kalau bahasa kita ya By the way, kalau saya yang melakukan itu saya dapat enggak apa yang kau janjikan di akhirat kata nabi tentu kamu dapat apa yang Allah janjikan oh ya Assalamualaikum warahmatullahi pergi dia ngejar abu lubabah ya, Aba, Luba, Aba. ya Aba, Luba, Aba. abu lubabah ya abu lubabah abu lubabah menoleh ke belakang ada apa ya abu dahdah kata abu dahdah ya abu lubabah kamu tahu enggak kebun kurma milik saya di Madinah kata abu lubabah siapa yang tidak tahu kebun kurma milik abu dahdah di dalamnya ada 600 pohon kurma. Air mata airnya jernih mengalir terus-menerus. Bahkan ada vilanya di dalam. Luas sekali. Kebun kurma yang paling subur. Kualitas kurma terbaik di kota Madinah. Siapa yang gak tahu memangnya kenapa? Kata Abu Dahda. Mau gak kita tukaran? Tapi tukaran bahasa Indonesia ya. Bukan bahasa Jawa. Kalau <laughs> bahasa Jawa tukaran berantem. Mau gak kita barter nih? apa e, Tukar guling. Kamu kasih... Pohon kurma kamu yang di sebelah rumah anak yatim ke saya, nanti saya kasih kebun saya untuk kamu dengan 600 pohon kurma. Ditukar. Kata Abu Lubaba, cius kata <laughs> ini mac. Kata Abu Dada, benar. Oh boleh boleh boleh kalau gitu. Tadi ditawarkan surga, Abu Lubaba bilang itu harta satu-satunya yang saya miliki. Sekarang ditawarkan 600 pohon kurma Abu Dada, dia langsung mengatakan deal, setuju. Udah akad setuju Kemudian Abu Dahdah datang ke pohon kurma tadi Bertemu dengan anak yatim dan mengatakan Wahai anak-anakku Mulai sekarang pohon ini milik kalian Makanlah sesuka kalian Lalu Abu Dahdah membawa Abu Lubabah pulang ke kebunnya Dan di kebun itu dia melihat istrinya Sedang mengumpulkan buah-buah kurma yang jatuh ke tanah Bersama anaknya Abu Dahdah Abu Dahdah berkata Wahai istriku, wahai anakku Keluarlah, keluarlah dari kebun ini Istrinya bertanya kenapa ya Abu Dahda kebun ini sudah saya jual Berapa kamu jual? Kepada siapa kamu menjualnya? Kata Abu Dahda saya menjualnya kepada Allah Dan Allah membayarnya dengan surga yang lebih baik daripada dunia Apa kata istrinya? Robahta ya Abu Dahda itu baru untung Wahai Abu Dahda itu baru untung Keluar istrinya Gak minta talak ya Wah cerai kan saya hari ini juga pulangkan saya ke rumah orang tua saya Ini istri yang soleha Akhirat lebih dia cintai daripada dunia sehingga istrinya mensupport dia mengikuti kata-kata suaminya itu baru untung wahai Abu Dhadah barakallah Abu Dhadah barakallah lalu ketika nabi mendengar apa yang dilakukan Abu Dhadah nabi mendoakan keberkahan bagi keluarga Abu Dhadah dan Allah ganti nikmat di dunia dan di akhirat dia tetap menjadi orang kaya tumbuh lagi hartanya berkah dan di akhirat pun dia mendapatkan kebun-kebun kurma yang setahun dikelilingi oleh malaikat Jibril belum bahkan keluar dari pinggirnya saja. Jadi pagarnya aja belum keluar, apalagi masuk ke belum masuk ke pagarnya apalagi sampai ke dalam pohon apa kebun kurmanya. Ini luasnya kebun kurma Abu Dah dari dalam surga. Begitu mereka beramal menggunakan akad akhirat. Kwitansinya itu akhirat, yang tanda tangan Allah jadi buat kuitansi amal kita itu bukan hanya kuitansi yang ditandatangani oleh manusia, tapi buat kuitansi dalam tanda petik yang ditandatangani oleh Allah. Nih, akad saya. Nih dengan Allah akadnya. Kalau kita berakad dengan Allah, enggak mungkin rugi. Tijarotun lan tabur. Enggak mungkin rugi berakad dengan Allah. Enggak ada ah nih tandatangannya salah nih, enggak sama antara satu kuitansi dengan kuitansi yang lain. Enggak ada yang kayak gitu Allah yang yang menjadi saksi. Sehingga kalau kita berakat untuk Allah Subhanahu wa taala, idzan la yudai'aka Allah. Allah enggak akan mengecewakan kamu. Ini kisah yang bagi saya luar biasa. benar-benar terngiang-ngiang, kok bisa Abu Dahdah merelakan 600 pohon kurma dan satu pohon kurma itu Bapak Ibu kalau kita hitung kalau sekali panen rata-rata satu pohon kurma itu menghasilkan Sekitar 50, paling sedikit 50 kilogram e, kurma Bahkan bisa sampai 100 sampai 150 kilogram kurma Satu pohon kurma 100 kilogram. Dan kalau kurmanya kurma terbaik di atas ajwa. Harganya satu kilonya itu sekitar 300 real. Hampir satu juta. Satu kilo. Jadi satu pohon kurma Sekali panen menghasilkan 50 juta. Bayangin 600 pohon korma. 650. Pohon kurma. Miliaran itu sekali panen. 6 bulan sekali panen. Miliaran. Dihadiahkan. Dan dia gak punya apa-apa. Karena dia yakin di akhirat lebih baik. Dan gak ada rasa kecewa sedih atau kehilangan. Biasa aja. Istrinya pun menganggap bahwa kehilangan miliaran. Tapi Allah ganti yang lebih baik di akhirat. Ini iman. Susah bisa seperti ini. Tapi kalau bisa sedikit saja mirip dengan ini. Kita akan punya amalan-amalan yang jauh lebih baik. Daripada hanya berakat dengan kuitansi manusia. Belajar berakad dengan akhirat Biar Allah yang tanda tangan kuitansinya Allah yang jadi saksi Malaikat yang jadi saksi Kemudian Gak mungkin kita akan kecewa Ada lagi Kalimat dari seorang Imam para ulama Yaitu Imam Hasan Al-Basri Tabi'in Bahkan disebut dengan istilah Imamnya para tabi'in Kan tabi'in ini ada beberapa tokoh tabi'in yang terkenal Ada sebaik-baik tabi'in Adalah Uwais Al-Qurani Kemudian pemimpin Para tabi'in itu uh, Ibnu Musayyib Said Ibnu Musayyib Atau Musayyab Dan Hasan Al-Basri Imam Dalam kebijaksanaan Apa kata Imam Hasan Al-Basri Dunia dan akhirat itu Seperti timur dan barat Dan kita berada di tengah-tengah Dunia dan akhirat seperti timur dan barat Dan kita berada di tengah-tengah Ketika kita condong ke timur Maka kita menjauh dari barat Ketika kita condong ke barat Berarti kita menjauh dari timur Gak mungkin kita condong ke dua duanya sekaligus Itu dalam urusan hati Beda dalam urusan amal Kalau dalam urusan amal Kadang bisa mendapatkan dunia akhirat sekaligus Kalau dalam urusan amal Bersedekah akhirat dapat Dunianya Allah lipat gandakan Meng, apa, ber, memberi nafkah Bekerja untuk memberi nafkah kepada keluarga Dunia dapat harta Akhirat itu pahalanya lebih besar daripada pahala Infak visabilillah Kalau niatnya nafkah keluarga Kalau dalam amal dunia akhirat itu bisa Jalan berbarengan Tapi kalau dalam urusan hati gak bisa Hati itu tidak condong Kecuali ke salah satu arah Makanya Allah berfirman tentang bab adil Dalam urusan perasaan Walanta adilu kalian nggak mungkin adil, walaupun kalian berusaha. Kalau urusan perasaan, nggak mungkin adil. Bahkan Nabi ketika ditanya siapa orang yang paling kau cintai, kata Nabi Aisyah. Tentunya karena Khadijah sudah wafat, yang sezaman maksudnya, yang hidup. Siapa orang yang paling kau cintai di antara yang hidup? Aisyah kata Rasulullah. Padahal beliau punya Hafsa, Sofia, Maria, dan banyak nama-nama istri beliau. Tapi tetap kalau cinta... Aisyah yang paling dicintai. Tapi kalau nafkah... Adil diantara semuanya. Sehingga setelah Nabi membagi-bagi nafkah... Kepada semua istri beliau... Beliau mengangkat kedua tangannya... Mengatakan, ya Allah... Inilah yang saya mampu adil. Maafkanlah saya jika ada yang saya tidak mampu adil. Itu perasaan. Begitu juga urusan dunia akhirat. Gak mungkin adil. Ah Saya memang mencintai dunia dan akhirat itu proporsional. Gak bisa. Kalau kita condong ke dunia... Berarti kita menjauh dari akhirat Ini kalau ha, hati Kalau condong ke akhirat berarti menjauh dari dunia Sehingga seorang Ali bin Abi Thalib Ketika dia menjadi khalifah yang keempat Dia mengatakan Ya dunia Wahai dunia Aku telah mentalak kamu dengan talak tiga Gak ada jalan untuk rujuk buat kita Jadi gak usah Goda-godain saya Kita udah gak bisa rujuk Kecuali kamu nikah dulu muter-muter Setelah itu diceraiin, baru datang ke saya lagi Susah Ya dunya talaqtuki thalas wahai dunya saya sudah mentalak kamu dengan talak 3 artinya talak bila rujua talak yang tidak bisa lagi rujuk Ini urusan hati apakah kemudian setelah itu Ali enggak makan makan Tapi makannya pakai mulut bukan pakai hati jadi jangan makan hati Makannya pakai mulut makan kebutuhan pakai kendaraan pakai pakai pakaian pakai Punya tempat tinggal punya Bahkan punya pembantu punya Karena itu kebutuhan untuk keluarganya Istrinya punya banyak anak Anak dari Fatimah ditambah lagi setelah Fatimah wafat Nikah dengan Asma bintu Umais Punya anak juga butuh pembantu Untuk merawat anaknya, merawat keluarga Tetapi semua itu Tidak dia lakukan dengan perasaan atau hatinya Makanya urusan dunia mah Tidak usah baper Urusan dunia jangan baper-baper banget Urusan akhirat aja yang baper Begitu baca Lahukusimu biayu mil kiamah, langsung gemetar. Ketika baca, ulaiqhumulwarisun, al-ladzina yarizun al-firdausahum fiha kholidun. Semangat, baper untuk urusan akhirat. Ya ayuha amanu. Hai orang-orang beriman, mau enggak aku tunjukkan perniagaan yang menyelamatkan kalian dari api neraka? Semangat langsung gitu. Itu baper akhirat. Kalau baper dunia, midnight sale. Wah mana midnight sale? Oh, Browsing, cari diskon 50% segala macam. Baper kan? Kita mungkin secara manusiawi agak baper dalam urusan dunia. Semangat, sedih, kecewa, bahagia, urusan dunia. Itu udah manusiawi, tetapi kita juga harus belajar punya perasaan yang bahkan lebih dari itu dalam urusan akhirat. Bahagia, kecewa, sedih, senang, urusan akhirat. Kenapa kita sedih? Karena hari ini sholatnya telat. Kenapa kita bahagia? Alhamdulillah bisa sedekah. Alhamdulillah bisa beramal soleh. Alhamdulillah bisa memaafkan kesalahan orang lain. Kenapa? Begitu kita maafin kesalahan orang, Allah maafin kesalahan kita. Semangat, senang gitu. Karena akadnya, kuitansi akhirat, bukan hanya kuitansi dunia. Amal akan jauh lebih mudah ketika kita belajar akhirat, Ahabba lebih dia cintai. Kalla bal tuhibbuna al-ajilah Watazarunalakhirah kata Allah tadi di Al-Qiyama. Kalian lebih mencintai ajilah dunia dan kalian mengabaikan akhirat. Padahal walakhiratu khairulka min alulah. Walakhiratu khairulabekoh. Akhirat lebih baik daripada dunia dan akhirat lebih baik dan kekal. Belajar berakat untuk akhirat. Belajar mencintai akhirat lebih daripada dunia. Ada lagi kisah yang luar biasa juga yang saya pernah baca tentang istri solehah yang lebih mencintai akhirat daripada dunia selain istrinya Abu Darda ada istrinya Umar bin Abdul Aziz khalifah yang adil kelima kan khalifah orasi di dalam Islam itu ada enam walaupun yang terkenal empat Ubakar Umar Utsman Ali Nah, yang kelimanya Umar bin Abdul Aziz dan yang keenamnya Nuruddin Zinki, gurunya Salahuddin Al Ayyubi. Nah, Umar bin Abdul Aziz punya istri soleha banget namanya Ummu Ail, nama panggilannya, nama aslinya Fatimah binti Abdul Malik. Abdul Malik itu kakaknya Abdul Aziz. Jadi Fatimah sama Umar uh, sepupuan. Jadi nikah sepupu nih. Ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah dia sibuk mengurus umat, Umar bin Abdul Aziz melihat istrinya sedang memakai perhiasan warisan dari orang tuanya. Jadi Fatimah ini keturunan raja-raja, kakeknya raja Marwan, ayahnya raja Abdul Aziz, Abdul Malik, saudaranya raja, adiknya raja, kakaknya raja, suaminya raja. Jadi di sekelilingnya Fatimah, raja semua itu secara bergilir. Pertama kakeknya Marwan, itu raja Bani Umayyah. Kakeknya meninggal diganti dengan Abdul Malik ayahnya itu juga raja. Pamannya gubernur Abdul Aziz, suaminya Umar bin Abdul Aziz raja juga. Kakaknya nanti setelah Umar bin Abdul Aziz raja juga. Adiknya juga raja. Tinggal di istana, warisan dari keluarganya itu banyak, emas, permata. Suatu hari ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, Fatimah lagi membuka box perhiasan. Dia pakai namanya juga perempuan tabi'atnya senang berdandan dan itu sesuatu yang sifatnya fitrah, tidak dicela. Selama tidak berlebihan. Dia jadi fitting gitu ya. Ganti, oh ini cocoknya ini. Terus aja gitu sibuk di kamar. Lalu Umar bin Abdul Aziz memperhatikan. Tiba-tiba Umar bin Abdul Aziz datang dan mengatakan. Wahai kekasihku. Wahai Fatimah. Engkau pilih harta itu atau memilih aku? Diadu nih. Antara harta dengan suami. Kamu pilih harta atau aku? Apa maksudnya? Kalau kamu pilih harta... Kalau kamu pilih aku, maka wakafkanlah semua perhiasan ini kepada bayi Mal Agar kita bagikan kepada fakir miskin Tidak boleh ada satu perhiasan pun di rumah seorang khalifah atau di rumah seorang raja Tidak boleh Wakafkan semua ini kepada bayi Mal dan kita berikan kepada fakir miskin Walaupun itu harta bukan semuanya pemberian umar Banyak warisan orang tuanya Tapi kalau kamu memilih harta, maka tinggalkanlah aku Kita ambil jalan sendiri-sendiri apa kata istrinya? Wahai suamiku. Tidak ada yang di dunia ini yang lebih aku cintai setelah Allah dan Rasul. Kecuali engkau. Sam'an wa to'atan. Sam'i'na wa to'na. Diambil semuanya. Masih ada di bawah tempat tidur. Oh ternyata masih ada lagi. Kumpulin semuanya. Ngifakin. Wakaf ke baitul mal. Sejak saat itu mereka jatuh miskin. Dan tidak punya apa-apa di rumah. Sampai bisa begitunya seorang istri Khalifah. Al-Rashidin. Sehingga. Dia, dia digolongkan oleh para ulama Termasuk perempuan yang paling ajaib Dalam sejarah Islam Ini karena akadnya akhirat Lalu setelah Umar bin Abdul Aziz Wafat Karena diracun hanya bertahan 2 tahun Kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz Diracun oleh pengkhianat Kemudian beliau wafat Setelah beliau wafat Yang jadi raja berikutnya adiknya Fatimah Waktu adiknya Fatimah jadi khalifah Atau jadi raja Adiknya Fatimah datang ke rumah kakaknya Yaitu Fatimah Dia bilang Kakak Mbak Dulu kan hartanya mbak itu diberikan kepada bayi tulmal Belum saya bagi Masih saya simpan tuh Kalau mbak mau Saya balikin nih kepada mbak Harta-harta perhiasan mbak Yang dulu diberikan kepada bayi tulmal Soalnya Umar bin Abdul Aziz sudah wafat Dia mengatakan apa Fatimah Maazallah Dia men, apa, mengeluarkan air mata Dia nangis Maazallah saya tidak mencari akhirat karena Umar bin Abdul Aziz Saya mencari akhirat karena Allah subhanahu wa ta'ala Kalau saya menyembah Umar bin Abdul Aziz Sesungguhnya Umar Abdul Aziz telah wafat Tapi kalau saya menyembah Allah Allah hayyun la yamut maha hidup dan tidak wafat Nggak mau dibalikin lagi Ini cinta terhadap akhiratnya Yang dia bangun Untuk mencintai pasangannya Mencintai manusia, mencintai siapapun Karena dia cinta kepada Allah Dan meyakini akhirat lebih baik daripada dunia Memang ajaib kalau kita gak bisa persis kayak gitu minimal kita belajar semangat seperti itu. Mungkin untuk bisa niru sahabat tabiin sampai ke sekelas ini butuh waktu buat kita. Tetapi bukan berarti tidak perlu menyemangati diri kita untuk mengikuti mereka walaupun hanya 1% saja. Atau mungkin dari sekian urusan kita, dari 10 urusan kita, 7 diantaranya kita berakat dengan dunia, 3 diantaranya kita berakat dengan akhirat. Jangan sampai akhirat tidak dilibatkan sama sekali dalam hidup kita. Karena kalau akhirat tidak dilibatkan dalam urusan kita, nanti di akhirat kita menjadi orang yang paling miskin dan merugi. Kemana semua ini? Sudah dibayar kan di dunia. Kemana semua amal-amal saya? Kan sudah dibayar di dunia. Maka menangislah seperti Abdurrahman bin Auf menangis, karena dia takut amal-amal solehnya yang sedikit sudah Allah bayar di dunia, sehingga tidak ada lagi jatah di akhirat. Terakhir, saya ingin sharing tentang...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 ini orang terakhir masuk surga ya. Enggak tahu gimana yang pertama. Tingginya setinggi adang wajahnya seperti Yusuf, kekuatannya seperti Musa. Gimana kekuatan Musa? Dorong orang enggak sengaja mati. Kan yang di Mesir ada orang Kipti berantem sama orang Yahudi, eh, orang Bani Israel Terus Musa diginianin doang, "Eh, kamu jangan kayak gitu." "Eh, mati, kelabuk-kelabuk, eh, hilang." "Oh, kenapa kamu KO di ronde pertama udah KO?"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 ...Gaza, di Aleppo atau Suriah dan di Rohingya... ...kalau orang mungkin ingin membantu kaum muslimin di sana... ...dengan cara mengetuk pintu-pintu istana... ...diplomasi, politik, segala macam... ...maka ada yang lebih penting untuk kita ketuk... ...yaitu pintu langit. Kalau pintu istana ini adalah kemampuan diplomasi negara... ...kalau pintu langit itu dunia. Allah Rabbul Alamin. Makanya kalau kita tidak mampu mengetuk pintu-pintu para raja... Kita bisa mengetuk pintu raja di atas segala raja. Dan pintu raja ini tidak sulit untuk diketuk. Hanya dengan cara mengangkat kedua tangan, kita berdoa untuk kaum muslimin. Mudah-mudahan dengan demikian, Allah segera memberikan pertolongan kepada kaum muslimin dengan kemenangan. Walaupun selama ini kita yakin Allah selalu menolong kaum muslimin dengan kesabaran. Tetapi kita juga berharap Allah menolong dengan kemenangan kepada kaum muslimin dan kehancuran bagi orang-orang yang zalim. A'udz bil-Lahim min al-Shaytanir rajim, Bismillahi al-Rahmanir Rahim. Allahumma 'uzzilana وارحمهما كما ربيانا صغرا اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في سوريا اللهم انصر المسلمين في رهيا اللهم أنجي المسلمين المستضعفين اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين Allahumma عليk باليهود Allahumma عليk بالرافضة Allahumma عليk بالظالمين فانتقم منهم يا Allah كما, كما انتقموا منا يا Allah فإنهم لا يعجزونك إنك على كل شيء قدير اللهم اشدد وطعك عليهم يا الله واجعلها عليهم سنين سنين يوسف اللهم لعن كفرة من أهل الكتاب اللهم لعن كفرة من الرافض اللهم أهلكهم يا الله اللهم إنا نسألك أن تحرر المسجد الأقصى المبارك من أيدي الغاسبين أن تحرر المسجد الأقصى المبارك من أيدي اليهود اللهم انصر المجاهدين اللهم وحث سفوفهم، وسدت رميهم، واشفي جرحاهم، وارحم شهداءهم، اللهم اشفي صدور المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا اندونسيا بلدا آمنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم يا رزاق اللهم هدي شباب المسلمين اللهم استر عورات المسلمات اللهم ألحقنا بالصالحين ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا كرة عيون wajalna lilmuttaqina imama allahumma aridna aja'ib qudratik anta maulana ya allah ma lana ya allah qasadnaka ya rabbana qasadnaka ya rabbal alamin ya allah ya arhamar rahimin ampunkanlah dosa-dosa kami ya allah Maafkanlah kesalahan-kesalahan kami, -kesalahan, Ya Allah Kami adalah manusia biasa, kami pelupa Kadang kami membaca Al-Quran, tetapi tidak lama kemudian justru kami mengingkarinya, kami tidak mengamalkannya Kadang kami membaca hadis, tetapi kami tidak menghiraukannya dalam amalan-amalan kami Ampun kalah dosa kami, Ya Allah Janganlah engkau murka kepada kami, Ya Allah Karena jika engkau murka kepada kami Siapa lagi yang bisa berkasih sayang kepada kami Selain engkau, Ya Allah Jika engkau menutupi kami dari rahmatmu Siapa lagi yang bisa memberi kami rahmat, Ya Allah Jika engkau menghalangi kami dari kasih sayangmu Siapa lagi yang kami bisa harapkan kasih sayangmu Kasih sayangnya daripada engkau, Ya Allah Janganlah engkau menutup hati kami, Ya Allah Disebabkan dosa-dosa kami Karena tidak mungkin seseorang yang engkau tutup hatinya Kecuali akan celaka, Ya Allah Ya Arhamar Rahimin bantulah saudara-saudara kami di Palestina. Bantulah saudara-saudara kami di Aleppo, ya Allah. Jangan biarkan lebih lama lagi anak-anak yatim di sana menjerit. Karena mereka sendiri tidak punya orang tua. Ada anak kecil yang ayahnya telah wafat tertimbun dengan gedung-gedung yang diruntuhkan dengan bom-bomnya orang-orang yang zalim. Ampunlah dosa kami. Maafkanlah kami yang belum mampu menolong mereka, baru hanya bisa mendoakan mereka, ya Allah. Bantulah saudara-saudara kami di Aleppo. Keluarkanlah mereka dari kepungan-kepungan musuh-musuh kami, Ya Allah. Bantulah saudara-saudara kami di rohinya. Selamatkanlah mereka dari kezaliman orang-orang yang zalim di sana, Ya Allah. Pertemukanlah mereka dengan saudara-saudara mereka di seluruh dunia. Di Indonesia, di Malaysia. Jangan biarkan mereka terkatung-katung di lautan, Ya Allah. Yaarhamar Rahimin, bantulah saudara-saudara kami di Gaza. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu Tidak ada sedikit pun Kemampuan bagi musuh-musuhmu Untuk bisa menyeimbangi kebesaranmu Ya Allah Semua rencana-rencana jahat mereka Engkau maha tahu Dan engkau maha kuasa untuk menggagalkan Semua keburukan mereka Ya Allah Tidak ada yang melebihi kekuasaanmu Ya Allah Ya Arhamar Rahimin Anugerahi bangsa Indonesia Seorang pemimpin yang taat kepadamu Ya Allah pemimpin yang adil kepada manusia ya Allah pemimpin yang membela hak-hak kaum muslimin di seluruh dunia ya Allah jadikanlah negara Indonesia salah satu negara yang paling banyak membantu kaum muslimin di seluruh dunia ya Allah jangan biarkan negara Turki hanya seorang diri membantu Palestina dan Suriah ya Allah libatkan kami juga seperti engkau melibatkan Turki ya Allah libatkan negara Indonesia Masyarakatnya, pemerintahnya Semuanya saling bahu-membahu Untuk membantu kaum muslimin yang tertindas Ya Allah Ya Arhamar Rahimin Anugerahkanlah kepada kami Pemuda-pemuda yang solih Pemuda-pemuda seperti ashabul Al-Kahfi Seperti Hawariyin Seperti Muhajirin dan Ansar Berilah hidayah kepada pemuda-pemuda Indonesia Jadikanlah kebangkitan Islam di Indonesia ini Di tangan anak-anak muda Ya Allah Ya Arhamar Rahimin Anugerahkan untuk kami Anak-anak yang solih dan solihah yang hafiz dan hafizah, yang mereka kelak menjadi anak-anak, yang mendoakan orang tuanya setelah kami wafat. Ya Allah, Ya ar Rahimin, beri kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkan kami dari azab api neraka. Barakallahu liwalakum, subhanakallahumma, wa bihamdika, asyadu an la ilaha illa, anta astaghfiruka, wa atubu ilaih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.